Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Allahumma sholli wasallim ala Muhammad sallallahi alaihi. Buya, saya minta penjelasan. Dan sebelumnya saya akan kenalkan diri saya. Saya adalah seorang tokoh masyarakat di kampung saya saya seorang pensiunan yang cukup besar gajinya kurang lebih 3 juta kebetulan saya sebagai pengurus yayasan yang mengelola TKATPA MD anak-anak saya banyak dan sukses semuanya sarjana kemudian kalau disebut profesi memang barangkali profesi Karena setiap hari saya akan melihat Maju mundurnya madrasah yang saya kelola Kemudian dari hari ke hari saya mengejar orang-orang untuk bersodakoh Dengan alasan andaikan genteng saya pecah Kemudian saya minta kepada masyarakat, kepada Orang yang mampu dengan alasan minta-kenteng -minta. Andaikan pintu madrasah rusak Saya pun minta kepada masyarakat untuk Minta pintu kepada masyarakat Hari demi hari terus Dengan alasan berpema samsara Padahal anak-anak saya mampu Cukup mampu sukses semuanya Kegiatan saya seperti itu Dibenarkan tidak menurut agama itu saja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu, kami bersilakan dengan satu, orang, satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Buya, saya mau nanya. Misalkan ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Tapi perusahaan itu bekerja sama dengan bank konvensional. Bagaimana dengan gaji karyawan itu, bu ya? Halal apa enggak? Gitu. Makasih assalamualaikum. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah beliau adalah punya tanggung jawab di masyarakat untuk menghidupkan matrosah. Pendidikan Agama untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah. Dia seorang orang pensiun, sebaik-baik pekerjaan. Jika kita berjuang di jalan Allah, sebaik-baik aktivitas. Akan tapi kalau orang terjun di dunia ini, Subhanallah luar biasa. Kalau benar niat kita, semua gerak-gerik anak itu akan menjadi pahala untuk kita tinggal hitung saja, kalau 10 orang kali 10 100 x 100 dan itu hakikat dakwah apalagi usia-usia kecil, usia yang terpenting anak-anak kita untuk kenal Allah kalau ngajari ilmu sholat di waktu mereka di kampus sudah berat tapi waktu yang paling tepat adalah anak-anak kecil dan kami himbau kepada semua orang-orang untuk bisa menghidupkan maturasa di kampungnya berjuanglah, keluarkan rezeki anda untuk memperjuangkan maturasa-maturasa itu Sehingga ustadznya pun nyaman. Sebab banyak maturasa di kampung itu digarap dengan sesederhana mungkin. Sehingga mohon maaf kadang-kadang ustadznya itu adalah yang pas-pasan. Uang sebulan hanya dikasih sabun. Masya Allah ikhlas itu wali besar itu di kampung. Sebulan dikasih sabun, dikasih ya apa saja. Masya Allah. Harus kita melihat orang-orang semacam itu. tapi kita jangan mem mem memanfaatkan orang-orang ikhlas lalu seenaknya sendiri kita yang merasa anak kita dididik di mereka kenapa kita tidak bisa mengeluarkan rezeki kita Uang kita bayar di kampus puluhan juta ilmu kampus menghantarkan anak kita untuk sukses di dunia tapi ilmu yang menjadikan sukses anak kita di akhirat kok tidak kita hargai kita tidak peduli urusan mereka sehingga banyak mohon maaf matur sahmatur sahtiniah di kampung ini ada musim kan? kalau musim panen itu ustaz jabada tidak ada karena mereka harus cari nafkah ikut pak panen panen cari-cari apa kerja di atau derap loh kalau bahasa Jawa Timur itu, bagaimana guru orang-orang kaya dari kiri kanan tempat tersebut, ma tidak boleh itu terjadi perhatikan tempat itu, kemudian lihat kalau nyekolahkan anak kita di kuliah uang gedung puluhan juta kita terima demi anak kita sukses di dunia, tapi kenapa kita tidak memikirkan kesuksesan di akhirat sampai pintu rusak saja perlu minta ini yang salah masyarakat. Sampai pintu rusak perlu min, minta kendang runtuh perlu min, tak, mestinya anggarannya itu mele mele melebihi. Karena itu adalah yang menyelamatkan anak-anak kita. Coba sadarlah wahai hamba bahama Allah. Hei orang-orang yang merasa anaknya dididik di tempat tersebut. Dan menjadi menjadilah kita orang yang merasa anaknya perlu dididik di tempat tersebut. Dunia itu tempat yang luar biasa, tempat besar. Biarpun kebangunannya adalah begitu-begitu. Tapi yang mengenalkan sholat, mengenalkan wujud mengenalkan Rasulullah mengenalkan akhlak yang baik di tempat semacam itu kemudian yang kedua adalah cara beliau itu enggak ada masalah dengan cara meminta kepada orang dengan tapi minta yang terhormat jangan meminta kepada orang dengan cara terpaksa kalau kita minta kepada orang bukan untuk dirinya sendiri kalau minta untuk dirinya sendiri adalah hina, rendah bahkan haram kalau kita tidak butuh tapi kalau minta untuk sebuah perjuangan pondok besar pesantren dan sebagainya, tapi ingat, pertama harus jujur jangan sampai pondok pesantren jadi kendaraan untuk cari dana dan sumbangan seperti yang diisyaratkan, ulama mencari dunia itu menjual yayasannya keliling kesanafkari, sumbangan, sumbangan sumbangan, pondoknya tidak berdiri-diri duitnya hanya untuk istri dan anak-anaknya naudzubillah, itu alih neraka yang berjalan di atas bumi dan kelihatannya gayanya itu. yang pertama, kejujuran di hadapan Allah akan ditanya dan akan terlihat itu semua. Yang kedua adalah, bahasa sederhana kami adalah, kalau ada orang mau sedekah berbuat baik itu kan ingin selamat di akhirat. Makanya orang sehat adalah menyelamatkan kuang pusakum wa'alaikum naro. Menyelamatkan diri keluarga kita. Artinya apa? Hendaknya semua dari kita itu kalau ingin memulai, mulailah kebaikan itu dari rumah kita sendiri. Sebelum kita sibuk kembar-kembar ke sana kemari, anak kita harus jadi berjuang-berjuang. Dalam bahasa sederhana yang kami sampaikan, dimanapun engkau berjuang, hendaknya keluarga harus kamu nomor satukan. Keluarga harus di nomor satukan. Jangan sampai orang berdakwah, tapi keluarganya terlantar, tidak diperhatikan salah. Tapi setelah kita di rumah, ajaklah keluarga kita untuk menomor satukan perjuangan. Anak-anak kita. Jadi apa yang dilakukan oleh penanya tadi? Benar. Bagus Meminta kepada tempat lain Tapi dengan cara terhormat Sementara anaknya sudah sukses Mestinya harus kita dahulukan adalah anak-anak kita Kita kenalkan kepada kemuliaan Tentunya dengan cara yang halus Perlahan ya, Perlahan Sampai mereka punya kesadaran untuk berjuang Kita rindu anak kita agar selamat Sebab kalau ada orang tergugah hatinya Kemudian dia berbuat baik dengan hartanya Artinya dia selamat Apakah kita tidak menginginkan anak kita selamat Maka biasakan anak-anak kita kita ajak terlebih dahulu kalau ternyata anak kita tidak mampu tidak mau dan tidak mampu barulah kita ke tempat lain tapi yang menjadi masalah adalah kita sering lupa anak-anak kita, jangan lupa dengan saudara kita, jadi ternyata kalau ada orang mengajak kita dermawan mengajak kita sedekah itu, justru dia bakal menyelamatkan kita, ngajak kita selamat maka tidak usah risih ya, siapapun jika didatang kita orang-orang yang baik terjelas ya, tapi jangan orang gelap tidak tahu dari mana datangnya atas nama siapa, lalu kita kasih duit ah enggak, enggak begitu, jelas ini programnya jelas yang akan kita beri adalah jelas programnya, kita berikan tapi kalau tidak jelas dia akan memberi takut kita menolong benjahat untuk berbuat jahat, harus jelas programnya apa. ada orang kerjanya minta keliling sana kemari tapi enggak jelas pondoknya hanya kerjaannya untuk itu, atas nama pondok kadang-kadang, atas nama Rasulullah, oh benjahat besar tuh penjat besar, kopiahnya imamannya gede mungkin lebih gede dari yang kita pakai. Maksudnya apa? Jangan percaya ya kecuali sudah jelas programnya. Ini problem-problem urusan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren tadi pekerjaan pondok pesantren itu merawan sekali. Kalau enggak benar niatnya bubar itu. Sepertinya ahli surga akan tapi dia menjadi ahli neraka. Baik. Jika ada sebuah usaha. Jika ada sebuah usaha yang ternyata usaha tersebut diambil dari dana dana yang tidak benar, beda ya kalau ada dana yang dipinjamkan dari urusan riba maka dia urusannya adalah masalah riba dan orang mengambil riba itu adalah urusan dengan riba itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan dan termasuk dosa besar berurusan dengan riba riba Dosa besar. Ada lagi orang yang modalnya dengan mencuri, merampok, mengambil hartanya orang. Atau terang-terangan ini hasil rampokan saya, saya buat bisnis. Beda yang pertama dengan yang kedua. Nah, kemudian di saat kita bekerja di tempat seseorang, kita tidak tahu apakah modalnya dari modal yang halal atau modal yang haram. Selagi kita tidak tahu, kita tetap bekerja di tempat tersebut. Dan halal gaji yang kita terima asalkan perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal, kemudian cara bekerja kita sesuai syarat dan kita memenuhi. Artinya jam-jamnya kita penuhi, bukan kita curas, curas, bohong di situ tidak. Kita bekerja serius sesuai jam yang ditentukan untuk kita, maka kita berhak menerima gaji. Dan gaji itu adalah halal kalau kita tidak tahu tentang dana yang ada di dalamnya. Tapi kalau dananya itu jas dari perampokan, nggak boleh kita bekerja di tempat tersebut. Karena jelas-jelas itu adalah yang haram Ada pun masalah riba Ada orang minjamkan dari dana riba Sementara syarat tobatnya riba itu adalah Mengembalikan modalnya saja Jadi kalau ada orang meribakan hartanya Maka tobatnya adalah mengambil modal saja Tidak mengambil tambahannya Jadi orang tersebut telah melakukan kesalahan Ada pun bisnisnya Ini lain cerita Judulnya beda Dia berdosa Peminjamannya adalah terjadi peminjaman dan harus dibayar. Tapi seorang tersebut telah melakukan dosa gede tentang mengambil dengan cara riba. Menolong orang yang meribakan. Bank konvensional, ada ribanya. Saya minum duit, bangkosnya. saya dosa di sini. Tapi dosa aja hanya penelusuran riba. Kalau ternyata riba ini dihapus, selesai. Hilang di sini. Baik. Kemudian setelah itu, ada dana ini digunakan. Kalau anda bekerja di tempat tersebut, lihat anda tidak punya urusan dengan riba anda tidak punya urusan dengan riba karena yang melakukan riba adalah orang yang meminjam uang tersebut maka dalam hal ini kita mendapatkan kesalahan bukan di babnya riba tapi kita telah menolong orang yang asyik dengan dengan dunia riba kita telah menolong orang tersebut, ya. kalau anda tidak membantu, lagi anda protes, lalu berkata, bos, kalau dana yang seperti itu saya tidak mau, insya Allah berhenti dia ya. dan lebih aman nanti maka anda tidak punya urusan dengan riba dan anda bekerja secara sesungguhnya maka haramnya dia itu hanya haram urusan riba haramnya itu urusan dia dengan ini ada pun peminjamannya, ada terjadi peminjaman dan harus dibayar, kalau tidak dibayar adalah haram harus dibayar dan dia tidak wajib membayar kecuali apa harosmalnya saja harta yang dipinjamkannya tetapi dia telah menjanjikan untuk menambahkannya dia berikram untuk menerima keharaman tersebut dengan membayar lebih dan dia berusaha dengan ini semuanya jadi salahnya adalah di dalam urusan meribakan jadi berbeda urusan dengan riba dengan mencuri barangnya orang kalau mencuri jelas harus dikembalikan ini harta haram mutrak murni haram semuanya hartanya tapi kalau urusan riba ini yang haram adalah di dalam urusan kelebihannya ini. Transaksi dalam yang ada lebihnya ini adalah haram. Nah, kalau haram ya ini, tapi di dalam haram ini ada peminjaman yang normal. Seandainya dia tobat dari kelebihannya ini ditiadakan maka menjadi halal semuanya. Dalam bahasa lain kita bekerja di tempat orang yang hartanya campur aduk antara halal dengan ha, haram. Maka dalam hal ini adalah gajinya subhat. Subhat tidak bisa dikatakan sebagai gaji yang haram. Tidak bisa dikatakan sebagai gaji yang halal. Karena memang di dalam harta itu ada yang halal, ada yang haram. Subhat tidak bisa disifati halal mutlak. Tidak bisa disifati sebagai haram mutlak. Perusahaan atau siapa saja. Yang dia punya modal halal dan haram. Subhat. Dan kita bisa tengok dimanapun kita bekerja. Jika usahanya orang tersebut dari halal dan haram. Campurkan halal dan haram. Maka judulnya adalah bab subhat. Judulnya adalah subhat. Kecuali dia berkata begini. Ini dari bunganya. Saya usaha ini. Berarti dari haram mutlak. Kita bekerja di situ adalah haram mutlak. Bagi hati-hati di sini. Maka tidak ada perlu kita bekerja di tempat tersebut. Karena akan masuk bab subhat. Karena sebagian dari hartanya adalah harta yang halal. Sebagian dari harta yang haram. Adapun haram ribanya bukan urusan kita. Tapi kita juga ikut mendapatkan dosa di saat kita menghidupkan budaya itu. Sehingga dia merasa nyaman terus. Tidak pernah ada teguran dari kita. Mana Amar Ma'ruf yang mengungkar kita? Dan kalau kita dekat dengan orang yang urusan dengan riba, was bahaya, bahaya. Kalau kita tidak berhubung, berusaha untuk mengingatkannya membawanya kepada kebaikan maka kita termasuk ridha dengan kebatilan, khawatir kita akan dikirim bersama mereka nanti harus kita mengingatkan, baik cara mengingatkan itu secara langsung atau tidak dengan cara yang halus atau tegas, semuanya perlu aturan-aturannya, semoga Allah menjauhkan kita dari urusan riba dan kita doakan mereka yang masih berurusan dengan riba, sama ada orang yang dia itu kerjaannya sebagian dari riba semuanya rentenir tapi sisi lain dia juga punya tanah berkebun dan sebagainya kemudian suatu ketika mereka memberikan hadiah kepada kita tidak jelas ini dari hasil renten atau hasil ke kebun maka di saat itu kita boleh nerima tapi babnya subhat tidak bisa disifati haram mutlak tidak bisa disifati sebagai halal mutlak karena bisa saja itu dari riba bisa saja itu adalah dari dari halal. Maka sebaiknya hal-hal semacam itu adalah ditolak. Tapi kalau kita ambil, tidak menjadi bab yang haram. Kecuali dia mengatakan, Dari bunganya aku berikan kepadamu. Haram kita nerima. Biarpun untuk membangun pondok pesantren. Pondok tidak dibangun dengan harta yang haram. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Dan takutlah kepada Allah. Urusan riba adalah urusan besar. Fa'adan biharbi min Allah. Seolah olah kalau orang makan riba itu, Ngajak berang kepada Allah. Ngajak berangkau kepada Allah. Berarti niat masuk neraka jahanam. Ya Allah, aku mau nantangku. Ya Allah lihat. Ya. Aku makan riba, makan riba nantang Allah yang mau campurin neraka. Ayo kalau berani ngomong gitu kepada Allah. eh ceburin betul ke neraka jahanam. Fa'adznu biharbi min Allah. Ini seolah-olah menyerukan genderang perang dengan Allah Subhanahu Menyuarakan. Ayo perang ya Allah. Maka takutlah kepada Allah. Maka kami himbau, siapapun yang hadir di tempat ini kalau masih berurusan dengan riba, Anda telah pilih oleh Allah untuk datang ke tempat ini amal lagi di baki ini mendengar seperti ini semoga anda adalah ahli surga semuanya dimudahkan oleh Allah untuk hijrah jangan khawatir hijrah, dan dimudahkan dan siapapun yang masih melihat saudara yang masih berurusan dengan riba kalau melihat saudara kita masih berurusan dengan bunga-bunga seperti itu, maka yuk kita doakan jangan merendahkan jangan mengejek siapapun tapi tugas kita adalah berdoa yang pertama, yang kedua adalah mengingatkan dengan cara yang halus agar mereka semua kembali ke jalan Allah SWT. Wallahu'alam bisawab.